Artis dengan predikat terbaik dalam kontes dangdut Indonesia KDI 2014 dari kota metropolis Surabaya. Niken Maheswara Sudah siap? Kiitos! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sepi-sepi aja ini kayaknya jawabnya, udah lemes.